Mitra Bisnis, tragedi kecelakaan kereta yang terjadi dengan waktu yang hampir bersamaan kemarin, mengundang pertanyaan besar soal tingkat keselamatan kereta api kita. Apalagi menurut data Kementerian Perhubungan, dalam beberapa tahun terakhir ini, angka kecelakaan kereta api berkisar antara 90 sampai 140 kasus. Mulai dari tabrakan kereta, tabrakan dengan kendaraan lain, kereta anjlok, terguling, dan sebagainya. Dengan jumlah korban jiwa yang terus meningkat. Timbul pertanyaan. apa yang salah dengan manajemen perkeretaapian di Indonesia, sehingga tingkat kecelakaannya relatif cukup tinggi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan pengamat kereta api, yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Railway Watch, Taufik Hidayat. Pak Taufik, bagaimana komentar Anda? Ya, kalau nggak salah, ya nggak begini kan? Jadi, maksud saya begini. Ini, kita mengelola kereta api itu, seperti kita, kita memahami persoalannya gitu loh. Tanpa kita mengamalkan, memahami akar persoalan peretasan itu kita kan sulit bisa menghandle itu. Problem statement itu harus bisa dirumuskan dulu. Dan saya kira Kementerian Perhubungan atau Ditjen Peretasan itu sampai sekarang belum bisa merumuskan ini. Mengapa problem statement saja ndak ada? Bisa kita lihat dari action yang mereka lakukan gitu loh. Contohnya pak? Katakanlah misalnya statement dari general, wah saya tuh khatir, tidak menyangka, terjadi kecelakaan. Loh menurut saya ini satu statement apa? lo ngapain aja selama ini gitu loh. Saya aja orang luar sudah tahu banget gitu Untung gak tiap hari kalau saya bilang. Gitu loh, saking kan saya udah keluar masuk belaasa. Orang semua itu mengeluh, suku cadang terlambat, SDM-nya kurang. Karena ada apa namanya ada kebijakan zero growth yang direkomendasikan Bank Dunia 2000 sampai 2007. Jadi ada sembilan ribu pegawai pensiun, nggak ada pengganti. Nah sekarang akhirnya ada gap yang jauh antara senior sama junior. Kalau anda lihat itu di Malaysia, Jogja itu orang baru masuk 2 tahun, dia sudah duduk ke para golongan. Padahal untuk menduduki jabatan itu itu perlu 15 tahun selama ini. Karena yang tidak ada orang, jadi maksud saya kemunduran kereta api ini bukan ujuk-ujuk sekarang gitu, Pak. Saya lihat kecelakaan itu sudah tiap tahun sembilan puluh sampai sekarang. Lalu solusinya seperti apa, Pak? Tidak usah jauh-jauh, pihak kementerian itu dijen itu memahami saja dulu apa persoalan kereta api itu saja dulu. Ini persoalannya nggak sih Akhirnya buat kereta ekonomi AC, gitu. itu apa itu kereta AC itu? Persoalannya masyarakat itu bukan ingin kita ekonomi aset. Mereka yang ingin selamat kan. Itu yang dipinginkan itu ya tolonglah jangan terlambat gitu loh. Itu kan juga cermin dari tidak mengerti terhadap persoalan gitu loh. Membangun double track misalnya. oh ini nanti double track ini bisa mengurangi cotaan. Tapi kan masa kita mengurangi dengan biaya mahal? Boleh double track tapi lihat SDM-nya. SDM-nya mentalnya kayak gini. Gimana ya Pak? Demikian Taufik Hidayat dan saya Rizal Andika.